Bandung, tapi sekarang dia datang bersama dengan kakak saya Lagu berikut ini sangat romantis Saya bikin ini jam 5 pagi Saya tuh paling benci dibohongin Karena saya salah satu orang yang paling jujur 90% Dan lagu ini adalah lagu dimana uh, Saya bermimpi bahwa saya menyaksikan Manusia yang paling saya cintai lakukan adegan panas dengan properan yang paling sepinci. Dan saya terbangun, lalu ada gitar dan terus saya membuat gitar eh membuat gitu. Harus saya membuat lagunya. Dan di sini saya melakukan hal yang paling romantis yaitu saya mengutuk dua manusia ini kalau memang mereka berbohong dengan saya. Soalnya memang si cowok ini ya, karena saya bukan sebenarnya Ya pernah sih, ada sedikit <laughs> Namun, saya bilang kalau memang kalian berbohong berarti kalian berkutuk ya Dan saya akan mengutuk kalian dengan lagu yang akan ada di album Lintasan Waktu Judulnya dari sebuah mimpi buruk Jadi enjoy Romantic song Nå, jeg vil kan nyalet i kocen. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Jika besanding do do do